Asyir al-Asadidha al-Qurma Bapak-bapak hadirin Jamaah Majlis taklim Nojati Yang dirahmati Allah Dan tak lupa Sahabatul Bet Bapak Ahmad Yazid Mudah-mudahan sekeluarga Dan kita semua mendapatkan Rahmat dari Allah SWT Allahumma amin Bapak-bapak Hadirin yang dirahmati Allah Hari ini kita bersyukur kepada Allah Karena masih memberi semangat kepada kita Dan membukakan hati yang penuh dengan ikbal Menerima terhadap ketentuan Allah SWT Dan juga kita bersyukur karena Allah senantiasa membimbing kita dalam kesaharian dan juga khususnya di dalam melaksanakan rutinitas kita menghadiri Majis Ta'lim yang penuh baruka ini Majis Ta'lim yang demikian ini tentu termasuk salah satu dari filter kita yang kita perlukan setelah seminggu atau 6 hari kita beraktivitas kalau dilaksanakan majiz taklimnya seminggu sekali, berarti kan setelah 6 hari beraktivitas penuh maka malam hari ini seluruh aktivitas itu sementara waktu kita stop kita berhenti dan kita konsentrasi untuk duduk di tempat yang sangat, mulia ini majiz taklim, wono jati. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu benar-benar menjadikan filter bagi kehidupan kita. Teringat ya, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ini seringkali tiba-tiba mengadakan pertemuan-pertemuan di kalangan mereka. Suatu saat ada yang di rumahnya itu dipergunakan untuk pertemuan seperti malam ini. Zaman itu, Nabi itu kalau ingin mengetahui ini rumah siapa, rumah sahabatku atau bukan, itu ada beberapa kriteria. Dan malam itu, waktu itu kan lampu belum ada. Adanya kendil, kendil itu damar, cempluk oblet cuman minyaknya itu dari saham, saham itu gaji. Ya zaman itu ya. Nah, kalau malam hari di suatu tempat atau di rumah seseorang itu ada obletnya, ada damarnya, cempluknya itu dia hidup, kok di situ terdengar lantunan Al-Qur'an, maka Nabi bisa memastikan ini adalah rumah sahabatku begitu di antaranya juga kalau di situ banyak di depan rumah ini sandal-sandal yang berserakan banyak orangnya ya, kumpulan sandal-sandal itu kata orang Singosari di titeni ya di titik ini sama Nabi Muhammad coway sope rumahnya siapa nah suatu saat beliau melihat di situ ternyata memang ada perkumpulan sahabat kemudian ditanya mereka, hei, kenapa kalian kok kumpul-kumpul disini? nah, banyak sebenarnya riwayatnya ya saya ambil satu saja di antara mereka mengatakan Ya Rasulullah, kami ini kalau berada di majlis taklimmu maka seakan-akan kalau engkau berbicara surga, ya kami melihat surga sehingga kami merasa semangat hidup ini sedangkan kalau engkau bicara neraka maka kami takut seakan-akan mata ini melihat neraka demikian dan seterusnya sehingga benar-benar hadir dalam hati kami ini ya kalau urusan surga ya surga, urusan raka ya raka, urusan zikir ya zikir, urusan tobat ya tobat demikian tapi begitu kami keluar dari tempat majestak lemu baru masuk di rumah maka ingetan kami itu sudah urusan keluarga yang anak nangis yang istri minta belanja yang lain-lain di segala macam dan urusan akhirat lupa semuanya rasanya demikian maka kami berinisiatif untuk gimana caranya agar gitu ya keingatan kami ini kepada Allah kepada Surga kepada neraka itu terus ada di benak kami maka kami berusaha untuk membuat kelompok-kelompok kecil semacam demikian yaitu majelis-majelis di kalangan para sahabat nah suatu saat Nabi bertanya Allah kalian itu mengerjakan kompel-kompel memang demi untuk itu artinya Nabi setengah bagaimana gitu ya bukan tidak percaya tapi kok ini kok bagaimana orang-orang ini begitu, bertanya-tanya maka mereka menjawab Allah ya Rasulullah kami tidak melakukannya kecuali memang untuk itu mengingat apa yang kau sampaikan aku bahas maka Nabi bersabda sesungguhnya Aku mendengarkan dari malaikat Jibril bahwa apa yang kamu lakukan itu semuanya diterima oleh Allah dan semua dosa-dosamu yang engkau takutkan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ini luar biasanya hadir majelis taklim. Kita juga kan demikian. Kita baca Quran bisa di rumah sendiri ya. Baca zikir bisa di rumah sendiri. Tapi kadang-kadang kan waktu untuk itu kan sedikit sekali maka kita ini dipaksa dengan hadir majlis semacam pemikiran untuk apa? Untuk ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat surga, ingat neraka dan lain sebagainya. Karena itu setiap kita hadir di dalam majlis, maka kita harus husnudzubillah. Apa husnudzubillah? Yaitu berprasangka baik kepada Allah bahwa malam hari ini, apa yang kita hajatkan dalam akhirat kita, akan dipenuhi oleh Allah SWT. Dan datang sini mohon taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah SWT. Ayy. Mau cari tambahan pahala. Demikian juga mudah-mudahan diterima pahala oleh Allah SWT. Alias diberi yang banyak. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Sungguh rumah yang selalu diadakan acara-acara zikir. Kalau datang kan baca yasin. Kemudian kalimat tayyifah. Itu adalah rumah-rumah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ada cerita. Ada seorang pemuda, anaknya ini pendiam. Dia senang di rumah. Dan kan ayah dan ibunya ini ya bekerja sebagaimana umumnya ya. Si anak ini di dalam kehidupannya dia tidak nakal, cuma dia merasa apa ya, risau. Kalau zaman sekarang katanya galau gitu ya. Kalau setiap hari Nah, pada setiap tahun, pada tahun berikutnya setelah dia mengerti sebagai remaja, sampailah usia 15 tahun. Nah, suatu saat dia diberi hadiah ulang tahun sama ayah dan ibunya. Tapi dia tidak merasa nyaman. Ditanya sama ayah dan ibunya, "Kamu mau hadiah apa ulang tahun?" Dia, "Ya terserahlah." Tapi dia merasa asing di rumahnya, merasa asing. Sampai dia mengatakan, "Aku ini kok Rasanya itu tidak hidup. Seperti hidup di dalam kuburan. Seperti hidup di dalam kuburan. Kemudian sama orang tuanya dihibur. Sampai tahun berikutnya, usia 16 tahun juga dihibur. Kemudian sang ayah itu mengatakan, Sudahlah anak, kalau kamu ingin bahagia, nanti kalau kamu usia 17 tahun, kamu tak kasih hadiah apapun yang kamu minta. Dan kalau kamu sudah ulang tahun keberapa? Ke 17 tahun. Anak ini anak baik. Dia tidak berpikiran yang macam-macam. Bukan orang yang nakal dan tidak ingin berfoya-foya. Nah, di hari H, persis usia 17 tahun, hari Hnya itu, makasih ayah dan ibunya itu datang dan ya kalau sekarang mengadakan ulang tahunan barangkali ya, happy birthday to you, gitu, barangkali ya. Kalau zaman sekarang, gitu Nah, makasih anak ditanya. Hei, nak, kamu ingin apa sekarang? Kamu bilang saja lah. Si anak menjawab, wahai ayah dan ibu, saya ingin keluar dari kuburan. Si ayah dan ibunya heran. Loh, kamu ini kan tidak dikubur. Kok kamu ingin keluar dari kuburan ini gimana? Kamu ini masih hidup. Kata si anak, iya tapi selama 17 tahun saya ini rasanya hidup di kuburan saya tidak pernah merasakan kenikmatan di dalam hidup. Rasanya hidup di kuburan selama berapa? 17 tahun. Maka ayahnya mengatakan, ya sudah. Kalau kamu ingin mobil, ingin apa, kamu bisa pergi ke mana-mana. Ya saya belikan. Sebagaimana janji saya pada apapun yang kamu minta. Mau minta rumah, minta ini. Akan aku penuhi. Si anak tetap, wahai ayah dan ibu. Saya permintaan satu saja yaitu keluarkan saya dari alam kubur ini. keluarkan saya agar saya ini merasa hidup tentram nyaman. Tetap aja, kemudian ditanya apa maksudmu kamu hidup di alam kubur ini? Wong tiap hari ya makan bareng ini bareng ya, katanya demikian. Bapak dan ibu yang saya muliakan, saya membaca hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa rumah yang tidak pernah dibacai Al-Qur'an di dalamnya itu adalah ibarat rumah kuburan. Saya selama ini sejak saya kecil sampai usia 17 tahun kok saya belum pernah mendengarkan ayah dan ibu itu baca al Quran. Jadi saya sekarang kepingin keluar dari rumah kuburan ini saya berharap Ayat dan ibu ini mulai hari ini dan seterusnya untuk baca Al-Qur'an di rumah ini luar biasa, hikayat tapi Masya Allah yang mengingatkan kita ya, jadi kalau rumah kita tidak pernah dipergunakan untuk gini-gini acara kita lari, kita kemana ya, karena biasanya kita ini kan tidak setiap saat himmah atau tumbuh semangat kita untuk hadir, untuk ngaji, tapi kalau memang ada perkumpulan, apalagi di rumah-rumah penduduk demikian ini kan sayang ya, kalau kita tidak minta jatah untuk ditempati kan sayang sebenarnya, ya demikian ini juga penting bapak-bapak dan saudara-saudara, bahawa jangan dianggap bahawa kita kumpul demikian sekedar kumpul, kadang-kadang ya bagus, cek rukun sampai tonggo, ya bagus itu suatu hal yang bagus, tapi ada nilai yang lain. Nilainya yaitu di hadapan Allah subhanahu SWT Bahawa rumah yang ditempati di tempat majestaklim Zikir adalah rumah yang hidup di hadapan Allah SWT Karena itu kita harus husnudhan billah ya Berperasa baik kepada Allah SWT Ini yang paling penting Di samping husnudhan billah Juga tentunya kita husnudhan kepada saudara-saudara ah, kita Bahkan juga kalau demikian husnudhan kepada sahibul baik Kusodutron nah, gimana? Kusodutron kepada saibul pet. Ya misalnya saja kayak demikian. Wah ini kalau nanti saya diundang di rumahnya Pak Yazid ini nanti di Subiopo yo. Wah paling kaya nabis gak bisa telepon. Itu kan namanya bukan keseruan itu ya. Nahudul filaimin Ya kusodutron saja. Kau usah mikirin yang demikian. Tapi kalau aku diundang macam taklim dumanya Pak Yazid. Ini mudah-mudahan saya dapat barokahnya. Bacaan Quran barokahnya Ini husnudzannya demikian Adapun kalau disukui ya Alhamdulillah, kalau tidak disukui Wahidahuna Artinya makanan cita sebenarnya adalah Makanan rohani, itu yang paling utama Itu adalah husnudzun Dibangun atas husnudzun Orang husnudzun kepada orang lain itu sangat baik Bahkan dikatakan oleh para ulama ya Sohibu husnudzun Khairun atau musibun Wa in akhto, wa in akhto, wa in akhto Sohibu husnidhan musibun Wa in akhto, wa in akhto, wa in akhto Orang yang biasa itu husnudhan Punya prasangka baik kepada orang lain itu Musibun benar dia itu Wain akhto' walaupun dirinya itu salah Wain akhto' walaupun prasangkanya itu salah Wain akhto' walaupun praduganya itu salah Saya contohkan misalnya Ini kebetulan ada uh, Ust. Fauzan ya Misalnya saya ini Saya mau datang ke rumahnya Pak Fauzan ini Saya khusus muzun Wah nanti saya kalau ke rumahnya Pak Fauzan ini Insya Allah akan diberi makan Saya khusus ya. Nah sudah, perangkat ke situ Nah, saya khusnudan ini musibun Bener Di hadapan Allah bener Wain akhto, wain akhto, wain akhto Walaupun kenyataannya itu Enggak, saya enggak diberi makan Jangankan diberi makan, minum aja enggak Jangankan diberi minum, dimasukkan rumah aja enggak Misalnya Tapi saya sudah radung khusnudan dan saya ini bener Walaupun salah di dalam realita Sebaliknya وَصَحِبُوا سُوْئِدْضَنْ مُخْتِعُونَ وَإِنْ أَصَبْ وَإِنْ أَصَبْ Orang yang suuddon, apa ini? Dugaan buruk kepada orang lain, itu مُخْتِعُونَ Dia ini salah, وَإِنْ أَصَبْ وَإِنْ أَصَبْ وَإِنْ أَصَبْ Walaupun itu bener, dia bener dan dia bener Saya balik sekarang saya ini ada perlu kepada Pak Fauzan. Perlu. Tapi saya sudut-sudan dulu saya ini. Wah, percuma kalau rumah itu tidak akan diberi makan. Ya, misalnya. Saya kan sudut ini ya. Itu dikatakan saya ini muktiun, salah saya ini. wa in wa in wain wa in asob, asob. Walaupun andai kata saya datang kepada tempat beliau, memang tidak diberi makan. Memang tidak diberi minum. Memang tidak dimasukkan. Tapi, suun. So dosa saya ini sudah salah di hadapan Allah Subhanahu wa Artinya begini ini ibarat yang paling mudah bahwa kita ini harus dibangun oleh husnudzon kepada siapapun saja walaupun husnudzon kita ini salah. Itu jauh lebih baik daripada kita ini suudzon walaupun praduga kita ini benar. karena itu di dalam perkumpulan-perkumpulan, bertetangga dan lain sebagainya, yang paling benar adalah pasang husnul dzan. Pokoknya husnul dzan itu enak sebenarnya ya, bagus. Dan insyaallah kalau orang husnul dzan itu akan ditolong oleh Allah SWT wa Kalau mau husnul dzan itu ada dua tata caranya. Di samping kalau urusan basyariah, ya, kemanusiaan, ya kita husnul dzan kepada sahibul bad misalnya atau kepada kawan kita dibarengi dengan husnul dzan billah. Contoh seperti tadi itu. Ya. Kalau misalnya saya ingin ke rumahnya Pak Fauzan, misalnya, ya saya khusnudhan saja. Saya khusnudhan nanti ke rumahnya ditemui, dimasukkan, pertama ditemui, kedua dimasukkan, ketiga diberi minum, akhirnya diberi makan, gitu ya. Itu khusnudhan. Setelah khusnudhan kepada beliau, saya khusnudhan kepada Allah. Ya Allah, saya ini berangkat kepada rumahnya Pak Fauzan. Saya khusnudan kepadamu, engkau atur semua yang baik. Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Lalu itu kadang-kadang ya. Yang semula misalnya, Pak Fauzan ini ya orang biasa-biasa saja. Bukan yang ahli memberi, ya bukan yang dermawan. Tapi tiba-tiba Allah SWT menurunkan di saat itu hati yang lapang. Karena saya khusnudan kepada Allah. Kemudian Allah mengijabai khusnudan saya kepada Pak Fauzan. Akhirnya digerakkanlah berarti Pak Fauzan ini untuk bersaudahkoh loh kebetulan ada tamu saya ingin saudahkoh, kalau saya saudahkoh kepada tamu berarti ikhlamudaf alias memuliakan tamu kalau saya memuliakan tamu berarti saya ini iman saya sempurna sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW layu minu ahadukum hatta yukrima baifahu tidak beriman salah satu diantara kalian Sampai dia ini memuliakan tamunya Artinya saat saya husnudhan kepada Allah Dan saya husnudhan kepada Pak Fauzan Kemudian Pak Fauzan hatinya dibuka oleh Allah Untuk menjadi orang yang menghormati tamu Berarti hatinya dibuka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Sehingga ada lingkaran-lingkaran uh, baik Antara orang yang dihusnudhani Sekaligus berdua orang ini berhusnudhan kepada Allah Subhanahu SWT Sebaliknya, Naudzubillahin dalel. Kalau itu suudzon, itu bukan lagi kita mohon kepada Allah. Kalau suudzon itu adalah pekerjaan amalia yang dibarengi oleh pekerjaan syaitan, Naudzubillahin dalel. Nah ini, Dan itu bapak-bapak yang di Allah dalam kehidupan kita bermasyarakat, khususnya pertetangga, apalagi kita ya di sini namanya Majlis Taklim Wonojati ini kan Sak Wonojati. Nah Sak Wonojati itu ya. Jadi ini tonggo kan gitu ya, tonggo dekat, tonggo jauh, namanya tetang, enggak. Kata suatu saat Nabi Muhammad SAW al itu, al tercala beliau kedatangan Malikah Jibril selalu diwanti-wanti oleh Malikah Jibril. Intinya barangkali terjemahnya, ya Muhammad hati-hati terhadap tetanggamu, harus engkau jaga tetanggamu. Setikis-tikis demikian. Malaikat Jibril membawa berita dari Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh jaga tentang kehormatan tentang dengannya. Kemudian beliau mengatakan, aku kira kata beliau kata Nabi. Awal-awal ya, aku kira saking ah, pentingnya bertetangga dengan baik itu, seakan-akan aku sangka bahwa tetangga itu mewarisi hartaku kalau aku mati seperti keluarga aku. Sampai demikian. Ini pasangkan Nabi awal-awal ada kewajiban atau diperintahkan oleh Allah lewat Malaikat Jibril ya, wahyu datang tentang pentingnya bertetangga. Kata Nabi, aku sangka bahwasanya seorang tetangga itu akan mewarisi hartaku kalau aku mati persis seperti anak-anakku. Ini saking apanya? Saking dekatnya hubungan seseorang dengan tetangganya kewajibannya itu. Saking pentingnya bertetangga yang baik menjaga, itu demikian. Maka itu dibangun dengan husmugon, ya, antar tetangga satu dengan yang lain. Orang yang husmugon itu dibangun oleh apa? Ia memaafkan. Contoh misalnya ya, ini bertetangga ya. Pak Yazid ini sebelahnya rumahnya siapa ini? Pak Fanani Fana ya. Ya walaupun kakak beradik ya, tapi anggap saja ini tetangga. Misalnya begini. Tiba-tiba malam jam setengah satu, ada suara di rumahnya Pak Yazid ini. Buatak! Misalnya. Loh, kalau Pak Fanani ini hatinya Husnudon, Matar mengatakan, Ono opo? Ya, Ono opo? Jangan-jangan ada yang jatuh. Saya perlu enggak menolongnya. Ini namanya Husnudon. Tapi kalau hati orang itu sudah jelek dulu seudon. Hupyak! Misalnya. Langsung, Paopo, ayo kutong, ayo kutong, ayo kutong, ayo kutong, Oh, makanya Padahal kita belum tahu kan apa yang terjadi di rumah orang itu kan belum tahu. ya kalau memang dia ini goda, kalau dia jatuh. Nah, itu yang apa namanya penting untuk kita bangun dalam berketangga atau berkeluarga, ya, berketangga khususnya ya. Intutu husnudzon juga terhadap segala macam apalah. Itu masuk perkumpulan-perkumpulan itu ya. Dalam semacam macam-macam kesempatan ini harus perlu Dibangun harus satu dengan yang lainnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang Rahmatillahillah, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya ada wala'hum ingrum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.